Mencuci dengan mesin cuci, tolong hati-hati ya. Najis itu semuanya, jika didatangkan ke air, airnya rusak. Kalau Anda punya mesin cuci, maka yang harus Anda dahulukan adalah bajunya, bukan airnya. Jika air terlebih dahulu Anda datangkan, kemudian baju Anda tuangkan, baju yang najis, maka ketahuilah semuanya akan menjadi najis. Jadi caranya kalau mencuci di mesin cuci itu adalah air apa baju dahulu kemudian baru air. Cukup tergenang semuanya tidak harus nglober, diaduk-aduk begini, diputer saja mesin cucinya, maka setelah itu itu suci. Baru setelah itu dikasih sabun. Kalau setelah dikasih sabun mau dibilas lagi juga enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Cuman masa orang nyuci enggak dibilas lagi. Ini insyaallah akan dibahas dengan detail ya. Jadi sederhana ya. Tapi kalau kita itu air dulu, baru kita kasih sabun, kemudian baju yang najis kita masukkan, maka semuanya akan najis. Lihat. Semuanya akan najis. Lihat. Kena tangan kita najis ke baju kita najis, nyiprat ke sana najis semuanya. Makanya yang punya mesin cuci harus ada aturannya. Mencuci baju itu, kalau airnya sedikit, maka airnya itu kita datangkan, jangan airnya didatangkan. Kemudian setelah air itu didatangkan, cukuplah yang penting baju itu tenggelam, tidak harus luber. Sebab ada orang kampung itu katanya kalau mencuci harus tumpah. Ia ya, kalau ada air, kalau enggak ada air, gimana? Jadi tidak harus tumpah ibu. Yang penting baju itu sudah tenggelam, kemudian kita angkat bersih. Ya sudah, itu suci. Tak usah masalah-masalah semacam itu. Allah alam bismawa.